Ada Ramayana, ada kompak juga ada SNP Indonesia, ada Make Pro Sutting, Devi Aldiva, Yu Selamat so, siang semuanya. Zene Köszönöm, hogy